Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa sallilahu abadah wa sallam 'amillahi wa madzalim. Allahumma akrimna bi nuril wa akhrijna min zulmatil wahmi wa Abba abwabil rahmatik wanshur alina Khidmatat, Ya Rahmat Rahimin. Allahumma innana salukah, fahamna nabiin, wahidil mursalin, wa ilhamil malaikatul al mukarrabin. Allahumma ajnna bil ilmi, wajinna bil helmi, wa akrimna bil taqwa, wa jamilna bil aqiya. Ya wa 'allamna min subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim sallallahu ala wasallam asmaur rahmanur rahim al-rasul Sayidina Muhammadin wa alihi wasohbihi ajmain. Alhamdulillahirobbil alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah taala, para Nabi telah diutus untuk memberi rahmatin. Maju kita di Kita masih membahas tentang rukun-rukun salat. Sekarang kita akan bahas tentang rukun salat yang berapa? Wa sabii sujudu marrataini ma'syai'in minal jabhati maksyufan yadah. Dan rukun yang ketujuh daripada rukun solat adalah sujud. Dua kali Makshain merajab hati dengan meletakkan sebagian daripada dahi makshufan yang toh dalam keadaan terbuka. Jadi kita akan bahas tentang rukun solat yang ketujuh itu berupa sujud dua kali. Jadi sujud secara bahasa, Bismillahirrahmanirrahim. Secara bahasa adalah at-tau'um wal-mail. Wajil al-khudu wa tazallul. Al-mail condong, al-khudu tunduk dan menghinakan diri. Sedang menurut aqih syar'i, sujud itu adalah wat al-musallih jabhatahu ala musallahu. Seorang yang solat itu meletakkan dahinya di atas tempat sujudnya. Sebaik mana jelaskan, bahwasanya setiap rukun mempunyai syarat-syarat tertentu. Sujud juga mempunyai syarat. Empat syarat. Yang awal sama seperti empat syarat daripada rukun fi'li semuanya. Apa itu? An-yasiha maqbulah. Sebelum sujud apa? I'tidal. I'tidalnya harus sah. Dia tidak bertujuan melaksanakan sujud untuk hal lainnya. Lain hanya kalau dia itu sujud karena dengan tujuan lain, bukan tujuan melaksanakan rukun sholat. Misalnya, ada seorang yang, eh tidak. kemudian di depannya itu ada seorang anak yang sedang main kayu. Kayu itu di, diputar atau dilempar, dipukulkan kepada ke depan, ke belakang, misalnya putar-putar begini. Orang yang sholat itu ketika melihat kayu itu terbang supaya nggak kena wajahnya dia membungkuk. Ketika membungkuk ah sekalian aja langsung sujud kita. Siapa tidak? Nggak sih. Kenapa? Ketika dia itu membungkukkan badan, lalu kemudian bersujud, maksudnya tujuannya itu bukan untuk melaksanakan rukun solat berupa sujud. Atau misalnya dari saking lemasnya nggak makan, atau puasa, atau dia punya darah rendah gitu, lagi solat begitu akhirnya terjerembab jatuh ke depan. Ketika terjemah sudah kena mukanya pem, hmm, sekalian ah buat sujud. Sabar tidak? Tak sabar. Kenapa? Ketika dia melaksanakan sujud tersebut atau sebagiannya bukan dengan tujuan su, sujud dari awal mulai bangun dari tidal menuju ke sujud itu harus niatnya tidak ada lain kecuali untuk melaksanakan rukun su, sujud. Kemudian syarat yang ketiga, haruslah dia melaksanakan tuma'k nina di dalam sujud. Kalau dia tidak melaksanakan tumanin dalam sujud maka hukumnya tidak sah. Tumanin itu berdiamnya semua anggota pada suatu keadaan dengan kadar membaca subhanallah. Allah. Kemudian yang keempat, tumaninnnya itu harus yakin. Secara yakin dilaksanakan, lain hanya kalau meragukan eh aku sudah tumanina tidak waktu sujud tadi, ragu. Kalau ragu semacam itu, maka hukum sujudnya tidak sah, harus diulang. Jadi harus meyakinkan, sujudnya itu sudah terlaksana yang namanya Tumakni Manina. Kemudian yang kelima, di dalam sujud kita harus melaksanakan sujud dengan melibatkan tujuh anggota sekaligus. Tujuh anggota badan kita sekaligus Apa itu tujuh anggota? Yang pertama adalah dah, dahi Gak cukup kalau cuma hidungnya saja yang ditempelkan. Mentang-mentang dia kemancungan misalnya Jadi sujud cuma yang tersentuh hidungnya doang Dahinya enggak Gimana hukumnya? Kesap atau tidak? Nasa Tapi sunahnya dua-duanya harus menyentuh kepada Lantai tempat kita sujud itu terus dua telapak tangan dua lutut dan dua ujung jari jemari kaki nah jadi ujung jemari kaki itu walaupun sebagiannya bukan semuanya dahinya walaupun sebagiannya bukan semuanya lututnya walaupun sebagiannya bukan semuanya pokoknya sebagian aja gitu. kalau tidak melaksanakan Sujud dengan tujuh anggota maka hukumnya tidak sah Ada yang mengatakan sah Yang penting sujud itu adalah meletakkan dahi Hanya dengan satu anggota Tapi yang utama tidak harus dengan tujuh anggota Kemudian Yang keenam syaratnya Hendaknya ketika seorang itu melaksanakan sujud Dahinya itu dalam keadaan terbu terbuka Maka tidak sah kalau tertutup dengan mukernah atau tertutup dengan imamah seperti saat ini tertutup jadi nggak nggak menempel ke sebagian dahi dahi itu nggak harus yang di sini karenanya boleh di sini boleh di sini artinya kalau imamah ketika dia bangun dari sujudnya ternyata ada kapas menyentuh di sini kita nempel misalnya tapi sini kan juga nempel nah, kalau sini nempel cukup karena di sini disyaratkan sebagian dari tujuh anggota tersebut yang sudah menempel ke tempat sujud kita bukan semuanya Terus, yang ketujuh Andaknya dia tidak bersujud ke atas sesuatu Apakah itu kain, apakah itu kertas, apakah itu apa saja Yang bergerak dengan gerakannya Misalnya apa? Kamu sholat dengan mukena Mukena itu kan lebar-lebar Ketika sujud, karena tempat sujud kita itu kotor Atau banyak kerikilnya Sehingga akan menyakitkan tempat sujud kita Kalau kita sujud di atasnya Maka, Sebelum kita sujud, kita letakkan sebagian daripada muka nanya. Lalu sujud di atasnya itu. Enggak sah. Kenapa? Karena ketika kita bergerak, sholat, bangun, ini juga ikut bergerak. Atau misalnya kita pakai trida. rida. Ketika mau sujud, ridanya panjang. Nanti taruh. Jadi supaya kita sujud di atas rida itu. Tapi ketika kita berdiri, rida itu ikut bergerak dengan gerakan kita. Enggak sah. Nah kecuali kalau ridanya itu panjang misalnya 3 meter misalnya Walaupun dia berdiri, ujungnya itu tidak ikut bergerak Karena tingginya kita kan 2 meter maksimal 1 meter masih sisa Sehingga kalau kita sujud di atas ujungnya itu Maka tidak akan bergerak Maka hukumnya gimana kalau terjadi seperti ini? Tidak apa-apa Atau misalnya tidak bergerak dengan gerakannya karena tidak bersambung dengan badannya Tidak apa-apa Misalnya batisu isu ini mem telah digunakan mau sujud kelihatan kotor tempat sujudnya kita taruh sini sujud di atasnya nanti habis sujud taruh lagi nanti mau sujud lagi taruh ini siapa tidak sah walaupun bergerak digerakannya tapi kan di kantong nggak nggak tersambung ya nggak saya itu kalau bersambung dengan badannya nah tapi kalau summa tetap di tempat sujud saja. Atau setelah sujud diangkat lagi. Tidak ada masalah. Karena ini tidak bersambung dengan badan. Ngerti tidak? Jadi harus tahu. Maksudnya. Kalau kita bersujud di atas suatu kain. Atau apapun yang bersambung dengan badan kita. Lalu bergerak dengan gerakan sholat kita. Maka hukumnya tidak sah kita sujud di atasnya. Tapi kalau tidak bersambung. Seperti tisu tadi tidak apa-apa. Terus yang ke sembilan. Yang ke delapan. Yang ke delapan. Anggota bawahnya meliputi, bokongnya, pantatnya, itu anggota bawah maksudnya. Lebih tinggi daripada anggota atasnya. Irtifau asafilihi ala a'alihi. Anggota bawahnya lebih tinggi daripada anggota atasnya. Anggota atas itu dimaksudkan leher, tengkuk, bahu. Jadi anggota bawahnya yang meliputi bokong dan pantat itu lebih tinggi kayak nungging gitu. Enggak boleh kalau enggak nungging lurus. Misalnya apa kita sujud di atasnya bantal. Sehingga antara kepala sama sama apa pantatnya itu sama datar. Pokoknya apa tidak sah kecuali kalau darurah. Darurah misalnya sakit mata. Pernah sakit mata kan? Kalau kita lagi sakit mata enggak bisa sujud. Kalau sujud itu seperti mau mau copot matanya. Gimana hukumnya? Boleh. Kita sujud di atas bantal ditumpuk. Walaupun lebih tinggi kepalanya enggak apa-apa. Itulah agama tidak ada yang so. La yukallifullahu nafsan illa. Jadi mudah semuanya. Ad-dinu la usrun kata Muhammad. Agama ini mudah, tidak sulit. Kemudian yang ke-9 at-tahammulu bi Ketika sujud itu harus agak menekan, jangan cuma nempel doang. Gitu. Dari sangking takutnya bedaknya itu luntur misalnya, atau karena takut jerawatnya misalnya meletus sehingga cuma ditempelin doang, Tempel doang. Gak nah, boleh, harus agak menekan. Sekiranya kalau ada kapas yang mengembang seperti ini, kalau kita sujud di atasnya, langkah bas dia begini. Nah ini paling sedikit Nah tapi kalau Semoga so, kita letakkan cup, cake, kapa seperti ini di atasnya Akhirnya kita letakkan di kepala kita Atau daya kita di atasnya Tapi gak, gak bergoyang tetap ini Gak sah, harus tekan dikit Nah itu sah berarti Gak harus menekan banget Seperti sebagian golongan itu Yang beji kepada maulid sampai hitam kepalanya Gimana gak mau hitam Kalau dia itu sujud itu Begitu sujud, berlossor Hehehe Tinggi hitam sini Supaya apa? Supaya tampak hitamnya Supaya tanda Supaya tampak seakan-akan dia itu Orang-orang yang ahli sujud Salah Salah Karena yang semacam itu ada bengkelnya Ada bengkel Kalau mau dibuat begitu itu ada bengkelnya Ada yang mau? Nah, jadi maksudnya itu Asharus sujud yang disebutkan dalam Al-Quran Sebagai sifat daripada sahabat-sahabat nabi Bukan semacam itu Maksudnya itu adalah Tampak dari wajahnya itu Cahaya Bekas daripada ibadahnya Ahli ibadah itu tampak cahayanya Melihat itu langsung kelihatan cahayanya itu Kadang-kadang itulah yang tampak kepada orang awam Walaupun bukan seorang wali Kadang-kadang ahli ibadah itu tampak Cahayanya itu seperti itu Terutama yang suka bangun malam Itu aura wajahnya itu tampak Walaupun hitam Walaupun jelek Tapi kalau aura ibadahnya itu luar biasa Akan tampak Jadi sehingga orang yang melihatnya itu menjadi terkesima Hah? Nah oleh karenanya biasakan bangun malam Itulah Tu, e, sembilan syarat daripada Sahnya sujud Kalau memenuhi syarat itu, sah sujudnya Kalau tidak memenuhi syarat itu, maka tidak Sah sujudnya Kita akan bahas tentang Mugutulujen hmm. Lagi-lagi Ustadz Terangkan kepada kalian semuanya bahwasanya mempelajari ilmu Itu hukumnya wajib Ketika kita ber hadapan dengan suatu syariat ketika kita berhadapan dengan suatu syariat misalnya kita akan menikah ya wajib kita baca qudulijen, Oleh karenanya penting ya baca qudulijen ini sebelum kita melangsungkan perkawin, kawinah, jadi kalau nggak haram jangan kawin dulu ya. Hmm. Baem, nah, terus sampai kemana kemarin? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ghair malfurahimallahu taala nafa' bihi wa bi ulumihi darain. Amin. Wa qala wa sayidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ma anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu gal Kullukum ra'in Ayah fidun muktamanun multazimun di solahi maktuminah ala hidhi, fahuah matluubun bil adli fihi wal kiam bil masalihihi, wamasulun an raiyatih filakhirah, fa'in wafa ma'alehim min al rigaya hasilaloh al hadul wa illa talabahu ta kullu ahdin minhum bihaqqihi fil akhirah Dari sahabat Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda Setiap satu dari kalian adalah seorang pemimpin Ai hafidhun, artinya pemimpin sini rohin di sini adalah Hafidun yang menjaga Muhtamanun yang diminta untuk melaksanakan amanat Multazimun yang mengharuskan pada dirinya untuk membenahi Lisolahi matumina untuk kebaikan mereka yang diberikan pertanggungjawabannya kepadanya Alahirthihi untuk menjaganya fahuwa matlubun bil adli fihi wal qiyam bi maka dia setiap pemimpin itu akan dituntut dengan keadilan di dalamnya dan melaksanakan dengan maslahatnya wa mas'ulun an ru'yatihi setiap orang itu akan bertanggung jawab terhadap apa yang ditanggungnya atau yang dipimpinnya itu fil akhirah khala jadi tuntutan tanggung jawab itu bukan di dunia tapi nanti di akhirat Setiap salah satu daripada kita, bukan hanya suami, istri diminta pertanggungjawaban, anak diminta pertanggungjawaban, ketua kamar, ketua kelas, wali murid, semuanya, mereka itu akan diminta pertanggungjawaban. Bahkan kita sendiri, walaupun kita tidak mempunyai bawahan, tidak ada seorang yang kita pimpin pun, tapi kita memimpin tujuh anggota badan kita apa itu penglihatan lidah pendengaran mulut uh, apa penciuman perut kemaluan kaki dan semua itu akan diminta bertanggung jawaban paling sedikitnya minimal kita akan diminta bertanggung jawaban tentang tujuh hal itu itulah maksud daripada sabda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Maka pekerjaan kita di dunia ini bukan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Membangun rumah semewah-mewahnya. Atau membeli mobil semahal-mahalnya. Tidak. Tapi pekerjaan kita di sini bagaimana kita lepas dari tanggung jawab kita. Sebagai seorang manusia muslim. Dan itu banyak kaitannya. Kaitannya dengan suami, kaitannya dengan istri, kaitannya dengan anak, kaitannya dengan tetangga, kaitannya dengan sesama, kaitannya dengan anggota badan kita, kaitannya dengan peliharaan kita dari, para, dari apa binatang-binatang yang kita pelihara. Semuanya itu diminta. Dan dimintai pertanggungjawaban. Jadi bukan mudah. Kehidupan itu bukan mudah dan membutuhkan kepada sebuah bekal. Bekal yang kita perlukan. Untuk menjalani itu semua apa? Ilmu syariat Ilmu agama Yang sekarang kita pelajari sekarang Misalnya Seorang istri Istri itu gampang Mudah untuk mendapatkan surga Itu mudah, gak seperti laki-laki Walaupun dari satu segi berat Perempuan itu harus haid Ustaz gak mau Perempuan itu harus hamil Ustaz gak mau juga Apalagi menyusui. Saya tidak punya. Nah. Itu berat kan? Berat. Berat itu. Apalagi hamil. Berat. Bawa anak dalam perut. Berat. Apalagi yang satu itu. Apa itu? Melahirkan. Antara hidup dan mati. Nah, tapi. Di sisi lain. Seorang wanita itu. Dengan mudahnya akan masuk dalam serugah berbeda dengan laki-laki. Laki-laki mau masuk surga harus jihad dulu, harus melawan hawa nafsunya dulu, harus banyak shodaqoh dahulu, harus meningkatkan keimanan dan ketakwannya dahulu, harus berbakti pada orang tua, harus berahlak yang baik, harus mendidik anak istrinya, harus melaksanakan semua kewajibannya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu bisa berjumlah sampai ratusan bahkan sampai ribuan kewajiban yang harus terlaksanakan untuk meraih ridho Allah, untuk menembus rahmatnya Allah itu surganya. Tapi perempuan nggak? Perempuan kalau mau dapat surga gampang, mudah. Nah itulah makanya saya katakan semua ciptaan Allah itu pada asalnya muasalnya itu itu pasti Sangatlah berimbang Artinya Ada sisi kelebihan Ada sisi kekurangan Kalau kamu jelek ah Pasti ada sisi kelebihannya Kamu binter, kamu soliha Yang cantik Belum tentu dia itu soliha nah, Kamu harus siap Dalam menimbang segala sesuatu itu Harus siap, kamu mau kawin sama orang kaya Ya harus siap, ibadahnya kurang Kamu kawin sama ustaz Harus siap, materinya kurang jadi gak mau, gak bisa kamu berangan seperti ini Aku ingin cari ustaz yang tampan, yang cerdas, yang pintar, yang kaya, yang gantung, yang tinggi, yang putih Fem, kalau sumpah mah berangan-angan semacam itu Hai, bangunlah dari hayalmu Fem Gak mungkin, gak mungkin Ya, jadi enggak mungkin pasti ada celanya itu ada, kekurangannya itu ada. Enggak ada yang sempurna kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada pada diri kita Nabi Muhammad sempurna. Walaupun dalam keadaan Sesederhana mungkin Nabi kita Muhammad, tapi itu sempurna. Kenapa? Kehidupan itu bukan dengan secara zahirnya. Tapi apa yang ada di dalam Nabi Muhammad, di dalam keadaan Nabi Muhammad sempurna. Termasuk yang dihadapi oleh Nabi Muhammad berkaitan dengan rumahnya yang sangat kecil, hanya 4 meter persegi, di situ tempat tidurnya, di situ kamar mandinya, di situ dapurnya. Kalau sama-sama kita masuk ke dalamnya, kita angkat tangan kita akan menyentuh tangan kita ke atapnya dari saking pendeknya. Itu di Saudi sana, panasnya bukan main, kemudian rumah dalam keadaan pendek seperti itu. Tapi itu yang sempurna. Kenapa demikian? sempurna tidaknya itu bukan diukur dengan ukuran kita. Kalau kita yang mengukur maka tergantung kepada mata yang melihat secara dohir dan lahiriah. Tidak. Tapi sempurna di sini maksudnya adalah sempurna menurut pandangan Allah dan Rasulnya. Kalau menurut pandangan kita, maka sesuai dengan firman yang Allah dalam Al-Quran dia lakukan. Doahiraminal hayat di dunia, wahum anilakhiratihum. Wahfilun. Maknanya kan, Nabi Muhammad ketika mendapatkan seorang tetangga yang jahat setiap hari melemparkan kotoran manusia di pintu Nabi Muhammad saw. Tapi itu dikatakan sempurna bagi Nabi Muhammad. Sempurna. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad, karena kesempurnaannya pun Beliau bersabda Setelah beliau membersihkan kotoran yang ada Di depan pintunya, kemudian membuangnya Di tempat sampah, seraya berkata Sebaik-baik tetangga yang aku punya Tuh Nah itulah yang menunjukkan kesempurnaan di sini. Kenapa? Sempurna Nabi Muhammad mendapatkan Sukses Nabi Muhammad mendapatkan Cintanya Allah, pahalanya Allah Derajat yang tinggi sisi Allah Itu sempurna maksudnya Nanti ya. Tidak ada kehidupan sempurna Kecuali bagi Nabi Muhammad Itulah kehidupan sempurna Secara materi Secara khulkiah Tubuhnya Nabi yang ada pada Nabi itu adalah yang paling sempurna Rambutnya yang seperti rambut Nabi Berarti rambut yang, yang, yang paling sempurna Hidungnya yang seperti hidung Nabi Yang paling sempurna Mulutnya seperti mulut Nabi Yang paling sempurna Wajahnya wajah Nabi yang paling sempurna Kulit-kulit Nabi yang paling sempurna Semuanya Begitu pula keadaannya. Jadi siapapun di antara kita yang keadaannya seperti Nabi Muhammad. aja nah keadaannya yang banyak sempurna. Makanya kan para wali Allah itu kan banyak jumlahnya. Dan semoga kita termasuk darinya. Disebutkan katanya 124 ribu. Jumlahnya para wali yang tersebar di dunia semuanya ini. Dari 124 ribu itu ada yang muarisi makomnya Nabi Musa. Ada yang muarisi makomnya Nabi Ibrahim Al-Khalil ada yang mewarisi makamnya Nabi Yunus, Nabi Yusuf, Nabi Ilyasa, Nabi Abdul Kifli dan lain sebagainya. Tapi yang bisa menghimpun pada dirinya sifat Nabi Muhammad SAW, dia akan menjadi rajanya wali. Nah gitu. Siapa yang paling sempurna di antara mereka, dialah yang akan menjadi seorang wali seorang rajanya wali. Nah, jadi tidak mudah Sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad itu yang paling sempurna. Dan sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad itulah yang paling sempurna menurut Allah. Artinya apa? Bahagia hidupnya, sejahtera hidupnya, aman sejuruh hidupnya, sentosa hidupnya. Benar-benar sentosa, benar-benar aman, benar-benar bahagia. Gitu. Artinya apa? Kebahagiaan itu bukan dipandang dengan mata. Kebahagiaan itu dirasakan oleh hati. Di sini kebahagiaan. Jangan pernah kamu melihat kebahagiaan itu dengan mata berapa banyak sesuatu yang kelihatan indah tapi di dalamnya belum tentu indah. Berapa banyak sesuatu yang tampak bagus tapi di dalamnya juga bagus belum tentu. Tapi keindahan itu sesungguhnya itu adalah keindahan batin. Maknanya bahagia itu dirasakan dengan mata, tah? Dirasakan dengan mata dan yang lainnya. Yang lainnya itu yang lebih besar. Tapi dengan mata itu hanya pandangan saja. Femme. Mata itu sejauh mana Merasakan kebahagiaan Mata itu paling bahagia Kalau dia sudah melihat sesuatu yang warnanya hijau Ya kan? Dingin terasa Sejuk mata kita Ya kan? Cuma sebatas itu Gak bisa gemuk mata kita Enggak, gak gemuk Kemudian mata kita kemudian merasa dari sangking puasnya Sampai tidur terus Tidur itu kan atau kalau kita itu merasa senang, kemudian matanya berkerling-kerling-kerling gitu. Ya? Enggak. Ya. Sedikit yang kita rasakan. Tapi perasaan ini, batin di sini. Perasaan bahagia itu adalah perasaan. Di dalam hati kita itu. Makanya kan sakinah, kalau sudah turun suatu majlis, maka semua yang ada di dalam majlis itu mendapatkan ikhminan. Mendapatkan ketenangan. Ketenangan? Ketenangan hati. Coba lihat. Kalau kita pergi ke Banjar... Maka banyak orang-orang yang meminta air. Minta air untuk apa? Penerang hati. Nah, itu Yang diminta itu penerang hati. Kenapa? Yang merasakan bahagia itu di sini. Kalau mata. Mata itu sejauh. Mata memandang itu masih terbatas. Sangat kecil. Seperti Ustadz sekarang nih. Melihat ke arah sana. Berarti yang terlihat dari mulai sini terus sampai sana. Di balik bangunan itu kita gak lihat. Tapi kalau hati. Maka hati yang bersih itu, hati yang bahagia itu akan merasakan melebihi dan tidak ada batasnya. Itu Makanya yang bisa menerima pandangan Allah hanya hati kita. Bukan mata kita. Bukan kulit kita. Bukan kepala kita. Enggak. Kalau semua anggota badan kita yang fisik ini, maka pasti kita tidak mampu. Yang mampu apa? Hati kita. Yang bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad bukan mata kita ini. Tapi mata hati kita, sehingga orang itu bisa bermimpi Nabi Muhammad SAW. Jika pastas, jika Allah Taala firman da, berbersabda dalam hadisnya Nabi Muhammad, Inna Allah halayyan turu ilah suari kum, walla ilah ajsami kum, Allah ilah kudubi kum, Allah sama sekali tidak melihat, enggak pernah dibedakan Allah Taala. Allah lebih senang kepada hambanya yang berwajah ganteng dan cantik. Dan Allah sangat tidak suka dengan hambanya yang buruk wajahnya hitam kulitnya duer bibirnya, misalnya tonggos giginya. Ada ada sih itu. Nggak ada. Tapi yang ada adalah Allah tidak pernah melihat itu semuanya. Yang Allah lihat bukan wajah. Wajah itu adalah sebuah hal yang sifatnya itu semu. Sama seperti fata morgana. Kalau datang bukan ya. Ha? Dipandang dari jauh seakan-akan ada air, begitu dekat tidak ada. Apa gunanya cantik? Kalau kecantikan itu tidak diselubungi, tidak di tidak dibungkus dengan kebaikan, apa gunanya? Karena saya selalu katakan, jangan sombong dengan kecantikan. Kecantikan itu sementara. Ada satu orang yang sombong dengan kecantikan, subhanallah. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. "Man takabbara wad'ahu Allah, wa man Barang siapa yang sombong Maka Allah akan rendahkan dia Dan barang siapa yang Tawadu merendahkan diri Dia akan diangkat Allah. Akhirnya apa? Sama suaminya Kemudian disiram dengan Air keras Sehingga wajahnya rusak Kemudian dioperasi berkali-kali Tetap saja jelek mukanya Itu yang terjadi Supaya kita tahu mana wajah dulu yang cantik gitu, yang dulu masih ada fotonya sekarang bisa dilihat sekarang fotonya, fotonya doang sekarang melihat orang yang nggak napsu. Nah itu. Nah jadi supaya kita faham kulit wajah ini itu adalah sebuah kulit yang bisa terkelupas, bisa rusak dalam waktu yang singkat Allah Taala bisa merubah berapa banyak itu orang yang bangga dengan cantikannya akhirnya kemudian celakaan rusak wajahnya. Ada kemarin, Alhamdulillah semoga tidak terjadi pada kita dan keluarga kita dan seluruh kaum muslimin. Seorang pengendara motor kemudian terpelanting dan orangnya juga terpental dari tempat dari motornya itu sampai jatuh dari jembatan di bawah itu ada rumah yang terbuat dari seng-seng. Akhirnya kelihatan kena dengan apa ujung sengnya, jadi terlepas gitu. Yang tadinya gantengnya luar biasa Yang orang, yang orang Arab Ganteng, dia sekarang sudah lain Dia agak mirip sebelah gitu. Kalau Allah mau Siapa bisa menolak? Jangan sombong-sombong Yang punya wajah kamu siapa? Allah Lucu deh, sombong sama dengan miliknya orang lain Apalagi wajah kamu itu Kalau dilihat-lihat sih Tidak ada apa-apanya Bagi dengan aja Bagi Ada tidak? I walaupun walaupun ya yang dicari-cari orang itu Dohernya kan apa memang kelihatan yang pertama tampak dohernya. Tapi apa gunanya? Kalau semua cantik tapi tidak diiringi dengan hati yang ber, bersih, akhlak yang in, indah. Nah, gimana caranya? Acamkan nah, baik-baik. Kalau kamu bisa melaksanakan empat hal ini, kamu akan mendapatkan kuncinya surga yang mana saja. Kalau kasih pilihan, misalnya, Malaikat Ridwan bertemu denganmu, misalnya. Hai wanita soliha. Misalnya, karena engkau adalah seorang istri yang soliha, suamimu telah menyaksikannya, maka silahkan pilih. Di antara delapan kunci ini. Mau surga yang mana saja silahkan. Kau pilih yang mana? Surga yang mana? Al-Firda Salah Allah. Karena pada surga Al-Firda Salah kita lihat surganya Nabi Muhammad. Artinya bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW. Bisa kamu dapatkan itu? Bisa. Asalkan kau bisa melaksanakan empat hal. Camkan baik-baik. Ini paling tidak standarisasi untuk menjadi siang solihan. Mau dapat surga ya ini sudah laksanakan, camkan baik-baik. Jadi -baik. sekarang persiapkan untuk melaksanakan empat hal ini. Apa itu? Yang pertama adalah kata Nabi Muhammad, "Iza salatil mar'atu khomsah." Jika seorang wanita itu melaksanakan sholat lima waktunya, kenapa kok disebutkan sholat lima waktu? Kok bukan yang lainnya? Taat kepada orang tuanya, Akhlaknya baik misalnya, atau zakatnya, sedekahnya banyak. Wajahnya selalu tersenyum. Kok tidak? Tapi disebutkan sholat lima waktunya. Diperhatikan. Dan apa? Sholat itu sakti. Sholat itu mempuni. Sholat itu fungsinya luar biasa. Sholat itu bukan sembarangan. Sholat itu adalah sebuah hadro ilahiah, Sebuah hadro somadiyah. Sebuah hadro nuraniyah. Sebuah hadro yang dikatakan Nabi Muhammad SAW... As-salatu mi'rajul mukmin. Yang namanya salat itu adalah mi'rajnya seorang mukmin. Memang kita tidak bisa melaksanakan mi'raj dengan seperti Nabi Muhammad SAW. Tapi mi'raj kita kepada Allah adalah di waktu salat kita. Paling dekatnya kita bersama Allah ketika kita salat. Kalau kita benar-benar melaksanakan salat sesuai dengan syariatnya yang yang yang, diser, yang disyariatkan dalam agama Islam ini maka salat itu akan berfungsi seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an inna salata tanha anil fahsai nah itu dulu kata Nabi Muhammad perbaiki salatmu salatmu waktu itu kalau sudah baik salatnya enggak mungkin baik salatnya kecuali wudhunya baik dulu mandinya baik dulu sucinya baik dulu salatnya baik rukunnya tahu semuanya syarat salatnya semuanya dilaksanakan sudah Nah kemudian sholat itu yang semacam ini bisa mencegah orang itu berkata kotor. Bermuka masam. Enggak mungkin. Orang kalau sudah sholat tidak diterima, muka itu tidak Ketika terjadi sesuatu, maka tindakan yang tampak pada dirinya tidak ada kemungkaran. Wajah masam, mungkar. Perkataan yang kecil, mungkar. Bentak-bentak sama orang yang menyebabkannya seperti itu, mungkar. Enggak Enggak boleh. Nah, orang yang sholat diterima sholatnya apa kata kita? Itu makanya pentingnya sabit-sabit Nabi Sallam cukup kalau orang itu sholat lima waktunya, bukan yang lainnya disebutkan, bukan puasanya, bukan hajinya, bukan sodakonya, tapi sholatnya. Rahasianya itu terletak di situ. Ila sholatil mara khamsaha itu yang pertama, harus jalankan. Nah, masalahnya kadang-kadang kita itu tidak tahu sholat yang wajib dilaksanakan dan sholat yang wajib ditinggalkan serta sholat yang wajib digodok, nah, itu kadang-kadang kita tidak tahu, teledor, makanya kalau ada waktu senggang ada waktu kosong kita masih punya udu maka hendaknya setelah kita merasakan sholat sunnah, dan jika kita tidak meyakini ada sholat-sholat yang wajib yang kita tinggalkan dengan sengaja dan harus digodok, maka Hendaknya kita kodok sholat sebanyak-banyaknya. Barangkali dulu di waktu zaman jahiliyah dulu, atau atau waktu haid dia belum bisa membedakan harusnya dia itu nggak sholat sholat, harusnya dia itu sholat nggak sholat. Nah, itu kan termasuk yang di luar perkiraan kita. Perhatikan, ah. oleh karenanya Kalau ada waktu senggang, ada waktu kosong, maka hendaknya Digodok sholatnya Dengan niat sholat godok wajib Fem. Jadi apa salahnya? Sholat tahajud itu Namanya sholat tahajud itu kan sebuah istilah Sholat yang dilaksanakan Setelah tidur, setelah sholat isya itu namanya tahajud Mau sholat apa saja? Mau sholat apa saja? Itu tahajud namanya Fem. Jadi sholat Sudah sholat dua rokaat badiatul isya Sudah sholat uh, witir Sudah Nah, kemudian kamu sholat Misalnya sebelum witir Supaya jadi sholat kita yang terakhir itu adalah witir sebagaimana itu perintah Nabi Maka kita sholat gotoh Sholat gotoh goto, goto, goto, Terus gitu. Sehingga kita meninggal dunia dalam keadaan kita tidak mempunyai hutang sholat Bisa jadi Kok sampai sekarang kok belum sholihah-sholihah Bisa jadi sholatnya tidak benar hmm, Karena kalau dia sudah sholihah Sholatnya sudah benar Nah bisa jadi dia sholihah eh, Jadi yang pertama Wasomat syahroha dan dia berpuasa pada bulan yang diwajibkan kepadanya. Bulan apa itu? Ramadan. Jangan tinggalkan. Fehm. Salat imam tu jangan tinggalkan. Puasa bulan Ramadhan jangan tinggalkan. Kemudian wahfidot fajah dia menjaga kemaluannya. Tahu apa artinya menjaga kemaluannya? Bukan hanya dikurung saja. Bukan hanya diperhatikan saja dengan pakaian dan lain sebagainya berlapis-lapis. Tidak, bukan itu maksudnya. Menjaga supaya dia itu tidak dipandang oleh laki-laki. Eh, orang laki itu memandang perempuan itu kan tujuan akhirnya itu, tujuan pokoknya kemana? Kemaluannya. Nanti enggak? Maksudnya seperti itu, jaga. Supaya orang itu enggak ada ngeras di dalam pikirannya. Nah, kalau sudah semacam itu, maka bukan termasuk wanita tersebut. Nah, jadi, jaga parfumnya. Jaga auratnya. Jaga gerak-geriknya ketika berjalan. Jaga, itu semua bisa memantik perhatian laki-laki. Nah, itu semua jaga. Jaga kemaluannya. Jadi, kemaluan itu adalah sebuah istilah yang terakhir. Yang sebutkan Nabi, Karena apa? Memang tujuannya laki-laki sana. Tidak ada orang kawin, saya mau kawin. Untuk apa? Hanya untuk memandangi wajah. Mengelus kulitmu. Membelai rambutmu. Ada semacam itu? Tidak ada tujuannya bikin anak, anak semuanya. Itulah maksudnya Nabi Muhammad SAW. Hafidah Farjah. Jaga. Bagaimana cara menjaganya? Cara menjaganya itu dengan memperhatikan auratnya. Yang kedua, memperhatikan perkataannya, ucapannya, jangan pakai leter-leter apalagi bicara sama ustadznya itu kurang ngajar itu kalau begitu, yang yang kasar kalau bicara sama laki-laki, tapi jangan bentak, ya. kasar, maksudnya dibesarkan suaranya, jangan dialuskan suaranya, nah, paling paling sedikit, minimal untuk melaksanakannya, kalau kita ngomong begini tutup, yaudzoh ya ya haduh, ya. bro tapi kalau sudah pakai cadar, carluar sudah seperti itu sudah. jadi suaranya itu jadi ee, apa? seperti itu itu mendengung, bukan sengong. pem mendengung suaranya. ngerti ya? terus gerak geriknya dijaga, gerak geriknya dijaga. yang paling penting adalah aurat. Auratnya, makanya ingat. Nabi Muhammad telah memberikan kita sebuah teguran, sebuah peringatan tentang perempuan-perempuan yang akan dilaknat oleh semua manusia. Di mana kata Nabi Muhammad saw dalam hadisnya, sinfa nimanasi lam arahuma badu. Ada dua golongan daripada manusia yang sampai sekarang aku belum melihatnya. tapi sekarang sudah terbukti, sudah terlaksana, sudah tampak. Siapa mereka? Nisaun kasiatun ariyat. Yang pertama adalah perempuan yang berpakaian tapi juga telanjang. Apa maksudnya? Maksudnya itu sini kasiat, sini ariyat, sini kasiat lagi, sini ariyat. Jadi pakai pakaian, buncurnya kelihatan. Pakai pakaian, pahanya kelihatan. pakaian pakaian, nah, jadi itu kasiat ariyat atau pakai pakaian tapi seperti telanjang kelihatannya. Mengapa sekarang ini sudah? Gak siat ariyah ketaat Allah, gak siat ariyah. Sebagiannya pakai pakaian, sebagiannya lagi terbuka. Sekarang kan banyak semacam itu. Hati-hati dengan pakaian yang semacam itu. Pakaian yang terbuka auratnya, pakaian yang ketat itu sama saja termasuk daripada hadis Nabi itu. Kemudian ma'ilat mum'ilat. Kalau jalan berlenggang lenggok dengan maksud tujuan supaya memantik perhatian. Jalannya itu, itu ada ajarannya, seperti pramugari itu, seperti yang yang menampilkan fashion itu apa namanya? Nah, itu pem model-model itu belajarnya, jalannya belajar itu, jadi satu langkah ke sini, ke sini, ke sini gitu, jadi nggak boleh rata begini, pem kalau rata itu namanya tata tata gitu, anak kecil, pem jadi kalau jalan itu kakinya di sini kayak sini kayak sini sih adalah perempuan repot banget itu apalagi pakai hat, heem, nah, nah, jadi supaya apa? begitu kesini pinggulnya sweat kesini, begitu kesini pinggul satunya sweat kesini, <tuh> itu tujuannya, heem nah, jangan ikuti yang semacam itu, itu ajarannya orang-orang ahli nar jangan ikut-ikutan mereka, idola kita siapa? saya tuh nakal Idola kita siapa? Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Enggak pernah pakai begitu. Jalannya itu tegas. Tapi juga ya, enggak buka menonggokkan begini, tegas itu. Eh, eh, jadi enggak longlai dan tidak memantik perhatian laki-laki itu. Eh, nanti kalau seumpama kalian itu ikut-ikutan mengidolakan artis, nanti kalau sudah dibakar badan kamu, eh, artis itu bisa datang menolong kamu enggak? Kali kamu sebut itu artisnya namanya siapa? Tolong aku dong gitu. Aku kan ikut kamu dulu gitu. Sian deh loh. Hati-hati ya, hati-hati jangan sampai ikut-ikutan. Tapi kita mempunyai budaya sendiri. Kita enggak mau ikut model yang ada, tapi kita ikut model jadul dulu. Biarkan dikatakan orang, oh itu jadul pakaiannya. Oh itu Norak, oh itu desa oh itu ketinggalan zaman eh, ya sepanjang ketinggalan zaman. Yang penting aku bersama Nabi Muhammad. Nanti ingat ya, jangan sampai mempermalukan pondok dari luar dakwah kalian termasuk WWSD, enggak sangat tidak pantas, mem sangat tidak pantas berpakaian dengan pakaian ketat keluar pakai jin, keluar pakai kaos atau baju yang di atasnya pusar nggak pantas sama sekali ya jadi yang semacam itu yang semacam itu siap-siaplah untuk dibakar di api neraka itu jangan itu bukan termasuk mereka-mereka yang calon-calon penghuni surga tidak calon-calon pendamping rasulullah tidak tapi sebaliknya naudzubillah karena para bijak asal bersabda di akhir hadisnya itu alaroo sienna kaas nimadir bukti di atas kepalanya itu seperti punuknya unta Il malunat, laknatlah mereka. Karena sesungguhnya mereka itu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Jadi ingat, mereka yang tidak pakai jilbab, mereka yang terbuka auratnya itu dilaknat oleh Nabi Muhammad. Bahkan kita diperintahkan untuk melaknat mereka. Abangnya laknat jauh daripada kebahagiaan. Jauh dari rahmat. Jauh dari keberkahan. Jauh dari kesenangan. Dan lain sebagainya. Itu artinya, dilaknat itu. Semoga kita dicapkan daripada laknat. Kemudian, Laki-laki nasun mahum siat yang mempunyai pecut selalu dibawa khas nabil bakor seperti buntutnya eh, sapi yang digunakan menjadi bu nawbiah ha, eh, es orang-orang itu jadi orang yang jahat orang yang tidak ada rahmat itu juga termasuk yang tidak akan bertemu Nabi Muhammad yang selalu akan berada dalam neraka. Nah, jadi kata Muhammad Iza sholatil maratu hamsaha wasama Wa wahfidat farjaha wa ato'ad at Zawjah Ta'at kepada suami Apa artinya suami Semua perintahnya dilaksanakan Wajahnya selalu menyenangkan Kalau suami berada sampingnya Selalu menyejukkan Wa, Mulutnya itu selalu tampak Kata-kata yang baik Enak didengar Dan enak dicernanya dalam hati Tidak membuat risau dan galau Nah itu loh nah, Yang semacam itu berarti itu istri yang soli Kalau sudah bisa melaksanakan itu Semuanya Berarti dia berhak Untuk diberikan pilihan oleh malaikat Ridwan, salah satu daripada Kunci pintu sur Surga, semoga kalian semua Semacam itu, dan semoga Kaum muslimat semuanya juga semacam itu Semoga kita dipermudah Lewat Allah untuk melaksanakannya dan semoga kita semua tidak meninggalkan tempat ini kecuali sudah dicap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surganya sebagai wanita salihahnya sebagai mereka yang akan diberikan pilihannya untuk masuk surganya yang paling tinggi dan menjadi tetangga dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhadhihi alqurratu alaini wa manama wasallallahu alfatihah